Radio Muslim Yogyakarta Memurnikan akhidah Berdepan ke surah Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sahabat Tendengar Radio Muslim Di Malib Al Al-Ala Rahimani wa rahimakumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Kita telah menyelesaikan rangkaian ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1440 Hijriah rangkaian hari yang ketiga semoga Allah tetap terus dan tiasa menjaga kekuatan kita, kemampuan kita, semangat kita untuk menyelesaikan ibadah puasa dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan suci Ramadan 1440 Hijriah ini Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita, rasul kita, dan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebaik-baik orang yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Sebaik-baik orang yang melaksanakan puasa. Sebaik-baik orang yang melaksanakan salat dan sebaik-baik orang yang Menghidupkan bulan Ramadhan Dengan berbagai macam ibadah Semoga kita dimudahkan oleh Allah SWT Untuk meneladani beliau Dalam mengisi Warna Ramadhan Kali ini dengan ibadah-ibadah yang bermanfaat Lalu kemudian semoga selawat itu juga tercurah untuk Para sahabat beliau Keluarga beliau dan orang-orang yang Senantiasa mengikuti incalan beliau Hingga akhir zaman kelak. Sahabat pendengar radio muslim Dimanapun anda berada Ya Kita masih melanjutkan pembahasan mengkaji buku fikih kesehatan kontemporer terkait puasa dan Ramadan yang ditulis oleh Dr. Rehanul Bahrain MSc, SPPK Hafizhullah Ta'ala wa Ra'ah Pada hari ini Kesempatan kali ini kita masih di bab yang ketiga yaitu pembahasan fikih puasa kontemporer yang berkenaan dengan obat dan alat kedokteran. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas panjang lebar mengenai obat-obat e, suntikan baik yang melalui kulit, kulit intrakutan, melalui otot intramuskular, kemudian melalui pembuluh darah atau intravena. Yang intinya semuanya tidak membatalkan puasa kecuali substansi atau isi atau materi dari yang disuntikkan melalui suntikan tersebut atau yang melalui suntikan intravena adalah materi suntikan yang berisi makanan atau yang bisa menggantikan posisi makan dan minuman menimbulkan energi dan tenaga begitu juga dengan alat semprot untuk orang-orang dengan sakit tertentu di gangguan saluran pernafasan yang terkuat adalah tidak membatalkan puasa lalu kemudian sahabat pendengar radio muslim dimanapun anda berada kita masuk di halaman yang ke-18 sebab pembahasan mengenai pembatal puasa yang terkait dengan obat hidung hidung itu memiliki saluran yang menuju kerongkongannya jadi hidung dan mulut rongga mulut itu nanti akan bertemu di orofaring. Masuk di nasofaring, orofaring ya. Nasofaring itu akan menghubungkan antara bagian belakang dari hidung dengan bagian belakang dari mulut ya. Sehingga nanti lubang hidung kita dan lubang e, rongga mulutnya akan menyatu di faring. Sehingga ada bagian yang dekat dengan hidung namanya nasofaring yang dekat dengan mulut namanya orofaring lalu kemudian sampai akan terus ke bawah uh, sampai nanti dia ke depan ke arah pernafasan itu laring kemudian yang ke uh, perut yang ke lambung itu namanya esofagus atau kita menyebutnya kalau yang ke seluruh lafas itu tenggorokan kalau yang ke saluran pencernaan itu kerongkongan sehingga dalam hal ini obat yang masuk ke dalam hidung itu bisa e, berpotensial untuk masuk ke dalam lambung atau rongga perut. sehingga yang menjadi pokok perbahaasan ini adalah apakah hidung itu memiliki saluran menuju kerongkongan? jawabannya iya, memang memiliki saluran menuju kerongkongan sampai ke lambung. kemudian yang berbeda pendapatnya juga adalah Para ulama kontemporer itu apakah e, bahan dan obat yang masuk ke hidung itu bisa membatalkan puasa atau tidak? Nah itu dia. Karena kalau dia sampai ke dalam e, apa namanya e, kerongkongan, ya lambung itu bagaimana statusnya? Karena kan memasukkan ke dalam ke dalam rongga hidung itu memasukkan sesuatu dengan sengaja. Ya maka jawaban dalam hal ini ya, kita melihat bagaimana e, memasukkan sesuatu ke dalam hidung itu dengan sengaja yang berpotensi membatalkan puasa. Ya, karena dia secara sengaja memasukkan suatu zat um, yang akan berpotensi sampai ke dalam lambung. Nah, kita lihat hadis tentang bagaimana e, tata cara berwudu, yaitu salah satunya adalah istinshak. Istinshak adalah menghirup sedikit air ketika berwudu, kemudian Istismar itu dia kita keluarkan. Nah, ketika berpuasa, Nabi saw uh, bersabda, baliu kafil istinjang, ilah antakuna saiman. So Masukkan air ya. Silakan beristinjang dengan benar-benar dengan sungguh-sungguh. Kecuali jika dalam keadaan puasa jangan kecang-kecang karena dikhawatirkan akan masuk ke dalam ter, uh, ke dalam kerokongan yang akan sampai ke lambung. Sehingga konsekuensinya adalah para ulama fikih kontemporer E, berselisih pendapat, ya apakah obat tetes hidung membantarkan puasa atau tidak? Namun yang jelas, sebagaimana yang disebutkan di alam ke 19 tidak membatalkan puasa. Apa alasannya? Yang pertama, jumlah obat tetes hidung itu sangat sedikit sekali, ya sangat sedikit dibandingkan dengan air yang kita masukkan e, ketika essential dalam berwudhu itu jauh lebih banyak air yang kita masukkan karena kita menghirup e, apa namanya air yang kita pakai untuk berwudu itu. Lain dengan obat tetes hidung uh, obat tetes hidung itu kita meneteskan hanya beberapa tetes, ya. Ya, sehingga sangat sedikit sekali, ya. Apalagi perjalanan dari rongga hidung sampai ke kerongkong uh, tenggorokan, ya, kemudian nanti bercabang lagi, ya. ada yang masuk ke paru-paru nanti terus ke lambung tuh perjalanannya jauh sekali, ya. Maka uh, sangat sangat uh, sangat kecil kemungkinan obat tersebut bisa sampai ke lambung perjalanan sangat jauh dan e, obat ini dirancang untuk masuk ke dalam e, mukosa yang ada di sepanjang hidung kemudian sampai ke tenggorokan dan biasanya dia terserap oleh mukosa atau lapisan e, apa namanya e, ya lapisan mukosa lapisan yang menempel di itu yang ada di dinding di Saluran nafas, ya, dia akan menempel di situ dan akan terserap di situ. Jadi biasanya ya dia akan terserap di situ sebelum sampai ke lambung. Nah itu alasannya. Jadi sangat sedikit sekali, jauh lebih sedikit dengan yang dihirup ketika istinshaq ketika berwudu Nih, ketika istinshaq, saja Diizinkan oleh Nabi SAW untuk tetap beristinshaq ya, melaksanakan sunnah. E, berudu, maka Dan ini tentu jumlahnya sangat banyak Kita menghirup dengan hidung Sementara ini teteskan ke hidung Tidak kita hirup Tentu sangat sedikit sekali jumlahnya dari Extensial Lalu yang kedua tetes hidung bukanlah aktivitas makan dan minum Ditinjau dari secara bahasa Maupun secara adat ya. Tidak ada yang menyatakan bahwa tetes hidung Merupakan aktivitas makan dan minum Nah sebagaimana kita ketahui bahwa berkumur-kumur ber, diperbolehkan saat berpuasa tidak berlebihan. bisa jadi kemudian ketika kumur-kumur yang kita keluarkan airnya itu ada sisa sedikit yang menempel di lidah, di dinding mulut, di gusi, di gigi, ya. kemudian akhirnya tertelan. ya, tapi jumlahnya sangat sedikit sekali. nah sedangkan tetes hidung dengan jumlahnya yang lebih sedikit lagi itu sangat sangat sulit sekali untuk bisa sampai ke dalam paru. selain obat tetes hidung ada lagi obat yang ee, jadi saya disemprotkan ke hidung, ya, disemprotkan ke kehidung. E, statusnya sama dengan obat tetes hidung, ya. Bahkan e, apa namanya kandungannya kalau ditinjau tuh lebih sedikit lagi, ya. Obat semprot hidung itu gabungan antara air dan udara, sehingga jumlah airnya lebih sedikit sekali. Sehingga e, yang lebih tepat kesimpulannya tidak membatalkan puasa sebagaimana obat tetes tetes hidung. Di sini ada catatan yang disampaikan oleh Dr. Rehanul Bahrain, sebagian besar pembatal puasa yang terkait dengan hidung tidak membatalkan puasa kecuali selang nasogastrik, yaitu selang yang untuk memberikan makanan yang tersambung dari hidung menuju menuju lambung. Yang jelas yang hal ini jelas merupakan pembatal puasa karena memang tujuan utamanya adalah memberi makan. Meskipun pada kondisi tertentu kita jumpai selang nasogastrik ini di dalam e, fasilitas kesehatan itu digunakan juga untuk irigasi dan seterusnya untuk e, bilas lambung pada kasus misalnya keracunan atau apa, keracunan zat tertentu ya, e, atau mungkin untuk e, meskipun ya, dimasukkan air ke dalam melalui selang masuk gastrik itu tadi sampai ke dalam lambung, dibilas kemudian dikeluarkan lagi ya, namun statusnya juga e, sama ya Karena dia mem, me, apa namanya, memasukkan cairan yang jumlah yang sangat banyak ke dalam, ke dalam lambung. Lalu kemudian uh, Syekh Ahmad bin Muhammad al-Khalil uh, memberikan banyak alasan tidak batalnya puasa dengan hal-hal yang terkait dengan hidung. Salah satunya adalah siwak yang diperbolehkan ketika puasa. Dan siwak juga mengandung beberapa zat tertentu sebagaimana obat-obatan hidung. Kata beliau... Para para dokter menjelaskan bahwa pada siwak terdapat sekitar 80 bahan kimia ya, yang berfungsi menjaga gigi dan gusi dari berbagai nyakin. Dia bercampur dengan air liur dan masuk dalam peronkongan. Kurung dan berdasarkan hadis Sahih Bukhari dari Amir bin Roubaida, beliau berkata, "Kumelihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering kali sampai tidak terhitung jumlahnya berapa banyak." ya sehingga sempurna obat, obat tetes hidung obat semprot hidung tidak membatalkan puasa lain dengan selang yang dimasukkan lewat hidung yang itu tujuannya untuk sampai ke dalam e, lambung ya, e, yang berfungsi untuk memberikan makanan ya, sehingga ini statusnya bisa membatalkan pu puasa dengan kegunaan memang fungsinya untuk memasukkan e, zat makanan ke dalam puasa bagi orang-orang yang sulit untuk uh, mendapatkan asupan ya. Uh, sulit untuk memasukkan makanan karena begitu masuk terangsang respon uh, apa? respon muntahnya sehingga tidak masuk atau dalam keadaan tidak sadar ya. ya sehingga bisa mem membatalkan puasa ketika dipasang selama sogastik. -sel Lalu kemudian ya, membatalkan puasa yang berkaitan dengan obat mata. Nah di dalam Masalah perkait per organ mata kita melihat dari organ matanya itu sendiri. E, oleh mak masa silam ya berpendapat berselisih pendapat apakah sesuatu yang diteteskan di mata itu bisa membatalkan puasa atau tidak? Nah itu dia. Karena mereka e, berselisih tentang ada tidaknya saluran yang menghubungkan antara mata nantinya ke ke lambung. Contoh yang dulu digunakan oleh orang zaman dulu adalah celak di mata. Nah, celak di mata ini. Apakah ini tidak membatalkan puasa atau tidak Sehingga sesuatu yang ditetiskan ke mata Nanti akan dikihaskan ke celak mata Anak pembahasan ulama terdahulu berkenaan dengan celak mata Dalam hari ini ya, Ulama Hanafiya dan Syafiyyah berpendapat Tidak ada saluran yang menghubungkan antara mata dan perut Atau menghubungkan mata ke otak Sehingga sesuatu yang ditetiskan ke mata Tidak membatalkan puasa Sedangkan ulama Malikiyah dan Hamali Berpendapat bahawa mata memiliki rongga Sebagaimana pada mulut dan hidung Sehingga jika seseorang memakai celak, kemudian ada sesuatu asam zat makanan dikurangkan, maka puasanya batal. Realitanya memang di tempat kita banyak yang sangat khawatir ketika memang harus mengkonsumsi mendapat uh, obat tetes mata, mereka uh, apa, merasa puasanya telah batal. Ya, padahal Indonesia negeri yang mayoritas menganut pendapat syafi'iyah, syafi'iyah mengatakan ya bahawa tidak mau membatalkan puasa karena tidak ada yang menghubungkan antara mata dengan perut lalu kesimpulannya adalah terias mata tidak membatalkan puasa sebagaimana yang dijelaskan oleh syekhul islam Taimiyah, kata beliau pendapat yang lebih kuat adalah celak mata Ingat ya, kita membahas uh, ini uh, berkenaan dengan uh, bagaimana pendapat para ulama uh, uh, terdahulu lalu kita kiaskan untuk mencari hukumnya ia ya, celah mata tidak membatalkan puasa Karena puasa adalah bagian dari agama yang membutuhkan dalil khusus Dan dalil umum untuk mengetahuinya Seandainya perkara ini adalah perkara yang Allah haramkan ketika berpuasa Dan dapat membatalkan puasa tentu Rasulullah SAW wajib menjelaskan kepada kita Seandainya hal ini dijelaskan oleh beliau SAW Tentu para sahabat akan menyampaikannya kepada kita Sebagaimana ajaran Islam lainnya sampai kepada kita Karena tidak ada sesuatu satu orang ulama pun menukil dari beliau s.a.w. baik berupa hadis sahih, da'if, mustad. Mustad itu adalah uh, yang memiliki sanad dan sanadnya sampai ke Nabi. Ataupun mursal yang sanadnya terputus dari tabiin ke Nabi. Ya. Jadi tidak ada sahabatnya. Harusnya melalui sahabat. Dapat disimpulkan bahawa beliau s.a.w. tidak menyebutkan perkara ini sebagai pembatal. Artinya celak mata tidak dibahas sebagai pembatal puasa. Hadis yang menyatakan bahwa bercelak membatalkan puasa adalah hadis yang baif atau lemah. Ya, hadis tersebut dikeluarkan oleh Abu Daud dalam sunannya. Namun selain beliau tidak ada yang mengeluarkannya. Jadi beliau bersendiri mengenai hadis tentang batalnya puasa dengan bercelak. Kemudian hadis tersebut juga tidak ada dalam Musnad Imam Ahmad dan kitab-kitab hadis yang yang lainnya. Maksudnya apa dari perkataan Syekhul Islam yang diikuti oleh eh, Dr. Rahanul Bahren di sini ya mengenai pembatal puasa itu sangat urgent, sangat ur -jin. dan celak mata adalah sesuatu yang sudah sangat makruh dikenal dari zaman dahulu bahkan eh, diantara eh, beberapa dalam hadis dijelaskan bahwa beliau salam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bercelak dan Nabi tidak menjelaskan bahwa celak mata itu membatalkan puasa. Sehingga eh, yang lebih kuat adalah celak tidak membatalkan puasa. Nah, ketika membahas obat tetes mata, ya kita akan kiaskan dengan celak-celak mata. Karena ketika mencelak mata itu, mesti ada sesuatu yang masuk ke dalam mata, mengenai mata. Dan itu tidak membatalkan puasa. Sehingga, sebagaimana yang dibawakan di sini, ya memang ada selisi pendapat. Tapi yang lebih kuat adalah tidak membatalkan puasa. Kita lihat bagaimana pendapat tidak membatalkan puasa adalah mayoritas ulama kontemporer bahawa tidak membatalkan puasa. Di antaranya Syekh Ibn Ba'az Syekh al Utsaimin dan Doktor Wahbah Az-Zuhid. Alasannya karena jumlah yang dimasukkan sangat sedikit. Ya, ini cuma satu sampai dua saja, Sangat sedikit sekali. Sehingga yang sedikit ini bisa dimaklumi dan diberi uzur bagaimana berkumur-kumur ketika berpuasa. Yang kedua, pun ketika ada sesuatu yang masuk akan terserap sebagian besarnya dan tidak mengalir terus ke kerongkongan. Karena ketika sepanjang jalan itu nanti akan e, terserap oleh mukosa-mukosa yang ada di sana. Yang ketiga, tidak ada dalai tegas yang menyatakan sebagai pembatal. Ditambah lagi, mata bukanlah seolah tempat masuknya zat makanan dan dan minuman. Ulama yang mengatakan membatalkan puasa, diantaranya adalah Sheikh Muhammad al Mukhtar Al-Sulami dan Dr. Muhammad Al-Alfi dengan mengatakan, Alasannya yang pertama dikiaskan dengan celak mata karena pengaruhnya sampai ke kerongkongan. Padahal ya e, celak mata sebagaimana dijelaskan sebelumnya, meskipun terdapat perbedaan, namun yang lebih kuat adalah celak mata tidak membatalkan pu puasa. Dan tetes mata dikiaskan dengan celak mata yang tidak membatalkan puasa. Alasan yang kedua, ada saluran yang menghubungkan antara mata dan hidung hingga kerongkongan. Dengan sanggahan, ya memang tetes mata tersebut, Masuk ke lubang mata hanya sedikit ya dan jika hanya sedikit berarti diberi uzur sebagaimana berkumur-kumur ketika puasa. Ya memang e, terdapat perselisihan ulama apakah ada saluran yang menghubungkan antara mata dengan kerongkongan. Ya e, memang ada saluran kecil di sana yang diketikan di ujung mata yang dekat dengan hidung itu ada saluran kecil yang menghubungkan dengan e, hidung. Lalu hidung nanti akan masuk ke kerongkongan, tenggorokan, lalu sampai ke kerongkongan atau ke, ke tenggorokan. Nah, e, tapi ya juk, lubangnya itu salurannya itu sangat kecil sekali untuk menghubungkan antara mata dengan hidung. Dan jumlah yang lewat situ juga sedikit. Ada yang terserap di mata banyak, kemudian lewat situ juga sedikit. Seandainya pun lewat, mungkin hanya bisa menempuh perjalanan sejauh apa? Karena sisanya akan serap lagi oleh mukosa yang ada di di sana, sehingga berdasarkan penjelasan di atas mendapat yang lebih tepat atas mata tidak membatalkan puasa, sebagaimana alasan yang telah dikemukakan sebelumnya. Ya demikian para pendengar dari Muslim dimanapun anda berada, wrahimani wa rahimakumullah di kesempatan yang ketiga ini kita telah membahas bagaimana Obat tetes hidung, obat semprot hidung, ya selang nasogastrik dan obat tetes mata Yang kesimpulannya adalah semuanya tidak membatalkan puasa Kecuali selang nasogastrik yang digunakan untuk menyampaikan makanan zat gizi ke dalam lambung Bagi orang-orang yang uh, sedang mengalami sakit Yang membutuhkan tindakan selang nasogastrik tersebut وصلى warahmatullahi wabarakatuh telah bersabda Rasulullah Sallallahu S.A.W, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i disahihkan oleh Sheikh Al-Albani. Yuk salurkan donasi anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja. Melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755. 33-1193 Atas nama Yayasan Pendidikan Islam al Azhari Konfirmasi via WhatsApp atau SMS Ke nomor 0852-9334-8887 Dengan format Nama Pagar Kota Pagar Nominal Atau donasi dapat langsung disalurkan